Apa penyebab sekarang kok ta'adud itu sedikit Ustaz? Coba di masjid ini. Siapa yang punya istri lebih dari satu? Kasih hadiah yang pertama angkat tangan. <laughs> nah, Masya Allah. Situ satu mana lagi? Dua. Kasih satu-satu bang. Mana lagi? Oh di situ ada bang. Tiga. Okey kita kasih Masya Masya Allah. Di situ satu, ya di belakang sana satu lagi Masya Allah Bayangkan satu masjid ini Cuma tiga yang boleh kami Allah. Antum berapa Kok ketawa-ketawa dari tadi Hah? Satu di mana Satu di Cibubur, satu di Ada orang gitu Ini istri berapa? Alhamdulillah satu Dan cukup istri itu satu Satu di Cibubur Satu di Cilandak satu di Bogor, Masya Allah. Para jamaah salah satu penyebab kurangnya poligami. Aturan yang kadangkala -kadang memberatkan. Di berbagai negeri, salah satunya di Indonesia. Di negeri-negeri lain juga seperti di Maroko, di Tunisia itu sama modelnya. Berat orang itu untuk poligami. Gimana antum mau dapat izin istri antum? Nih ada cara tapi jangan... Jadi jangan sampai tahu ya ini sama Antum aja khususon. <tuh> Itu ada ada seorang bapak kemarin di Oman dia cerita tentang bibinya. Jadi bapaknya ini kawin lagi dengan izin istri, tapi istri nggak tahu kalau ternyata istri ngizinkan. Jadi si bapak ini masya Allah orang kaya. Jadi dia beli tanah di mana-mana. Dia ngomong sama istrinya, di tanda tangan nih surat tanah. Kan selatan itu banyak tanda tangannya kan? Tanda tangan. Banyak ternyata. Ternyata di dalam itu <laughs> ada permohonan izin poligami tanda tangan dia. <laughs> itu penipuan itu. <laughs> Ini bukan menginspirasi ya, Pak. <laughs> Tapi itu terjadi karena memang aturan yang susah membuat orang akhirnya malas poligami dan milih sebagian berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yang menyebabkan sedikitnya poligami karena banyak orang yang tidak ngerti agama. Subhanallah. Karena orang tidak ngerti agama Ya Dia berpikir udahlah lah usah poligami Kata dia Kalau ente memang gak suka sama istri Ente kan banyak perempuan-perempuan Apalagi di tempat-tempat seperti Ya mungkin di Jakarta banyak tempat-tempat pelacuran Orang akhirnya kesana Padahal tidak ada alasan Bagi seorang berzina Gak ada alasan di hadapan Allah Jalla Jalla. Ketika dia berzina Dia mengatakan ya Allah aku butuh Istriku sakit atau gimana Gak ada alasan Karena Allah membolehkan seorang laki nikah dua tiga empat tapi karena kurang agama ya seperti itu kejadiannya perzinahan yang banyak yang ketiga pendidikan sekolah dan pendidikan media yang rusak di mana kebanyakan orang apalagi banyak perempuan yang kerjanya nonton sinetron dulu subhanallah waktu kita sd itu nggak ada sinetron yang ada telenovela iya kan belum rame Indonesia belum bikin tuh dari barat masih di dubbing itu suaranya tuh itu udah gak benar itu pendidikan di sana. yang cinta segitiga yang cinta dalam islam boleh cinta segi lima boleh gak boleh seorang suami yang punya istri empat dibagi berapa cintanya sama dia kan lima segi lima gitu kan jadi segi lima dan tidak ada masalah Namun yang diceritakan di sinetron-sinetron. Di tampilan-tampilan itu. Sesuatu yang haram yang dibenci sama Allah. Sehingga istri melihat seperti itu berat. Dia menerimanya. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Kemudian. Penyebab yang keempat. Adanya orang-orang yang gagal poligami. Ini juga membuat. Para wanita jadi tidak kepingin dipoligami. poligami. Kan ngomong. Ente bisa poligami ntar kayak fulan ribut semuanya satu aja ente nggak bisa ngatur kan ada kadang kadang ada suami-suami yang satu nggak bisa ngatur kawin lagi tambah rut hidupnya maka menyebabkan wanita adanya yang gagal apalagi kalau yang gagal itu public figure umpamanya itu malah tambah tambah bikin wanita jadi nggak ingin dengan poligami kemudian yang kelima dan ini sebab yang terakhir yang kita akan sebutkan gaya hidup sekarang. Sekarang kan gaya hidupnya enggak kayak hidup dulu. Dulu kalau disebutkan kakek-kakek kita itu kawin lagi enggak ada yang ribut. Sekarang kawin lagi se-Indonesia tahu kalau Vani kawin lagi. Se-Indonesia gitu kan. Dengan adanya medsos ini itu akhirnya itu yang membuat orang memanas-manasi. Eh ente punya suami kawin lagi, mau ente poligami. Akhirnya gaya hidup seperti ini yang membuat orang akhirnya mundur dari poligami. Antum se-masjid ini eh uh, insyaallah kepingin semua poligami. Kepingin apa enggak jemaah? Kepingin apa enggak? Masyaallah. Bahaya kita nih. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini. <laughs> semangat antum